Setahun yang lalu saya menjadi penerjemah orang-orang dari negara Kuba untuk menolong korban gempa. Ternyata kami ditipu oleh juru masaknya yang memberi makanan daging babi untuk semua pasien, dokter atau sukarelawan termasuk kami. Dan di sana kami diminta berdoa, eh, diminta ikut berdoa dalam se, eh, semua agama yang kumpul untuk kesembuhan Fidel Castro, kami tidak bisa. Anda tidak usah ikut berdoa dengan orang beragama lain. Karena apa? Satu tempat jika digunakan untuk memohon kepada selain Allah, malaikat langsung jauh. Ini satu tempat di saat di situ disebut dipoh dimohon selain Allah, malaikat jauh. Nah, Doa bersama orang yang beragama lain. Kemudian kalau Anda dikasih daging babi tapi anda nggak tahu ya itu adalah ya lumayan pengalaman ya tapi nggak boleh nyari-nyari saya pengen masuk kampung biar dikasih babi nggak boleh begitu ya tapi kalau tiba, -tiba dikasih babi uh, itu adalah apa namanya ya kayak rezeki tapi ya begitu katanya Ustadz Sulaiman rezeki yang penting kalau kita tidak tahu tidak dosa apalagi dibohongi setelah itu ya tidak dosa ya sudah tidak dosa karena tidak tahu dan mungkin banyak bukan anda saja banyak orang lain ya yang mendapatkan yang seperti itu. Oh saya tidak bisa keluar. Ya sudah anda tetap di tengah-tengah mereka. Yang lagi berdoa karena anda tidak bisa keluar. Apalagi anda tertipu istighfar yang banyak saja. Tapi jangan ikut bersama berdoa dengan mereka.